الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين شهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليمًا كثيرا أما بعد. setelah kita baca tadi ikhwani wa ikhwati din berapa kalimat yang Menekankan bahwa Ibadah satu-satunya yang berhak menerimanya adalah Allah Dan diharamkan Bagi orang-orang mukminin Untuk mempersembahkannya kepada sesuatu selain Allah Dan Kembali beliau menegaskan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan yang lalu Yang kita baca bahwa Orang-orang musyrikin, mekah Kenal kepada Allah, tahu kepada Allah Akan tetapi mereka juga Mempersembahkan suatu ibadah kepada selain Allah Dan itu yang membuat mereka Masuk ke dalam kekufuran Dan membuat Nabi SAW berdakwah Dan mengajak mereka kepada Islam yang hak Mengajak mereka kepada tauhid Dan Setelah panjang lebar kita membahas masalah ini Pada kesempatan yang berbahagia ini setelah salat Isya Kita ingin realita dalam kehidupan kita Kita melihat realita dalam kehidupan kita maka kalau ada di antara kita ikhwan dan akhwat yang mengetahui sesuatu yang terjadi di kampungnya, di tempat tinggalnya, di sahabat-sahabatnya maka kita berharap pada kesempatan yang berbahagia setelah surat isya ini ikut ambil bahagia dalam menerangkan atau menyampaikan kepada kita apa yang telah terjadi apa yang mereka saksikan, apa yang mereka ketahui, apa yang kita ketahui Agar kemudian semakin banyak pengetahuan kita tentang apa yang terjadi daripada syirik Semakin sadar kita bahwa kesyirikan telah merajalela dan ada di mana-mana Dan kemudian semakin mengerti kita cara menjauhinya Sekali lagi kepada ikhwan yang hadir Kalau mengetahui di tempat tinggalnya, di kampungnya, di negerinya Ada sesuatu yang dilakukan oleh manusia Ada sesuatu yang dikeramatkan Ada sesuatu ibadah yang mereka sembah, persembahkan kepada selain Allah Dari bahagian yang telah kita sampaikan tadi Baik itu doa Baik itu permintaan Baik itu yang lainnya Maka Kita berharap pada kesempatan ini Ikut berpartisipasi untuk menceritakan Apa yang ia ketahui Saya mulai dari diri saya sendiri bahwa Di kampung saya itu Ada sebuah Waduk kecil Waduk kecil Itu Di saat airnya pasang dia indah bagaikan sebuah sungai yang luas Tapi bisa kering dan menjadi hamparan padang rumput tempat orang mengembalakan eh, kerbau Dan saya belum sampai ke sana Tapi orang menceritakan bahwa di sudut situ ada yang dinamakan telinga waduk itu Dan ada hidung waduk Mereka menamakannya tempat itu telinga waduk dan hidung waduk Kalau terjadi paceklik panjang di kampung itu Orang kampung meyakini bahwa harus sebelih kerbau di telinga waduk itu atau di, di hidungnya Didarahi dengan darah kerbau atau sapi Baru kemudian e, mereka meyakini hal itu bisa mendatangkan hujan pacar dari kampung itu bisa hilang dan panas kering kerontang bisa turun hujan setelah itu kalau seandainya mereka sudah menyembelihkan seekor kerbau di hidung daripada waduk itu jadi ini merupakan kesilikan yang contoh pertama dari yang kita bicarakan tadi bahwa mereka menyembelih sesuatu mereka menyembelih sesuatu di suatu tempat yang mereka yakini bahwa tempat itu apabila disembelih sesuatu situ. Itu akan mendatangkan suatu kebaikan untuk mereka Nah ini adalah kesyirikan bagi orang-orang yang melakukannya Dan me yang meyakininya Ini merupakan kesyirikan Dan sejauh yang kita mampu kita terangkan kepada orang-orang di kampung kita Yang datang ke rumah kita Yang keluarga-keluarga kita kita terangkan bahwa itu tidak benar Itu kesyirikan Itu tidak baik Nah ini satu contoh yang saya mulai dari diri saya Di kampung saya ada yang seperti itu menyembelih kerbau dan sapi seperti itu Di telinga waduk Di hidung waduk Nama tempat kami itu Tarusan, namanya Tarusan. Ada hidung, telinga Tarusan, hidung terusan Nah, wad seperti mawaduk kecil. Dan disitulah mereka kemudian menyembelih kerbau. Saya belum pernah menyaksikan, hanya cerita-cerita saja. Katanya kalau pasir kering, panjang kerontang, rakyat kampung akan menyembelih seekor kambing, seekor kerbau atau sapi di situ. Saya belum sampai sampai saya umur segini belum pernah menyaksikannya. Tapi kata orang begitu. Nah, ini adalah kesyirikan Ini adalah kesyirikan yang diceritakan di sini Walaupun mereka salat, walaupun mereka zakat Walaupun mereka kemudian berhaji Tapi kalau ini mereka yakini, ini kesyirikan Yang memilih seluruh ketaatan Karena mereka telah menyemlih kepada sesuatu Selain Allah Padahal semblihan itu hanya boleh untuk Untuk Allah Katakanlah sesungguhnya salatku Dan sembelihanku Hanya untuk Allah Hidupku dan matiku, hanya untuk Allah Menyemlih ibadah tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang sudah bapak-bapak yang sudah mempunyai usia yang punya pengalaman lebih banyak, lebih banyak cerita yang bisa tentang apa yang terjadi. Silakan bagi siapa yang ingin bercerita, kita ingin mendengarkan apa-apa yang yang kita ketahui daripada kesyirikan yang merajalela ini. Silakan siapa yang ingin berbicara, tunjuk tangan. Enggak ada yang melihat kesyirikan? kita ingin berbagi, kita ingin melihat sejauh mana kesyirikan telah merajalela. Persembahan ibadah kepada selain Allah yang seperti ini. Silakan. dan sesuatu kepada selain Allah jadi di pojok rumah itu diletakkan bulu merah, buru putih kopi rokok, pisang ditaruh di pojok rumah kalau orang lagi persepsi pernikahan apa bedanya coba lihat apa bedanya orang kafir yang mempersembahkan jeruk manis Hah? apa lagi apel dipersembahkan. Ada sesuatu untuk siapa ini? Kalau untuk tamu jelas untuk manusia dimakan. Kalau untuk eh, apa? Ya untuk nantilah teman ada orang terhormat yang akan dimuliakan nanti simpan ini dulu di pojok. Ini ditaruh di suatu tempat dengan penuh keyakinan ada seseorang yang akan menikmatinya. Persis dengan dengan persembahan orang-orang kufar Bahkan kalau antum kita kita menyaksikan di Bali itu, adat-adat mereka Berapa banyaknya jenis buahan Yang kemudian dipersembahkan kepada sesuatu Pada akhirnya mereka juga yang makan Tapi dipersembahkan dulu gitu. Nah siapa yang menerimanya Ada sesuatu yang gaib yang akan menerimanya Jadi persembahan Kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta Walaupun pada akhirnya mereka juga yang makan Sama dengan sapi yang disembih tadi Ada persembahan Pada akhirnya mereka juga yang makan Pada akhirnya ini dibuang atau dimakan Dibuang Tidak dimakan sama sekali Kenapa tidak dimakan Berarti betul-betul persembahan kepada sesuatu Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini kesirikan, ini contoh kesirikan Ada yang lain silakan pak Diharapkan suaranya kedengaran oleh semua yang hadir Ya Ah. Iya. Hmm. Tepung tawar. mm tawar saya pernah melihat ada jemaah haji yang mau dilepas di salah satu uh, jemaah haji yang mau dilepas itu saya pernah melihatnya. Mereka bawa itu kan, bawa apa? Ada yang pasah basah itu diapakan? Tuh saya enggak tahu. Air siri. baru setelah itu tepung tawar di beras, beras kan gini-gini kan. Ada yang bercerita kepada saya bahwa semua itu dilakukan dulu meniru kakek-kakek dulu, yang meyakini kalau itu dilakukan nanti akan selamat. Nah ini ini bagian daripada Sesuatu yang berbau syirik Kalau dilakukan dengan penuh Keyakinan bahwa dengan ini kita selamat Dengan ini kita akan bisa Begini bisa selamat pergi dan pulang Tidak ada gangguan ini kesirikan Ini kesirikan Kesirikan Karena itu diyakini Hal sesuatu seperti itu Pekerjaan seperti itu Mampu menjaga orang dari Dari motorat Yang akan terjadi Kalau seperti itu keadaannya jatuh kepada syirik Tapi kalau orang tidak punya keyakinan Sedikit pun dia hanya terjerat oleh Kebiasaan saja tidak punya keyakinan Apapun tentang masalah itu Hanya terjerat begitu-begitu saja dia merasa Allah tidak berani kita mengatakannya terjerumus ke dalam kesyirikan tapi kalau dia yakini bahwa Kalau begini akan selamat Tidak begini tidak akan selamat Itu berbahaya itu jatuh kesyirikan Allah Itu jelas Itu haram bawang beras orang orang Indonesia katanya waktu kelaparan di di, di mana di Arafah tidak dapat makan ya wajar lah di sini buang-buang beras katanya begitu Allah alhamdulillah yang sudah ada contohnya nggak boleh ceritakan lagi saya, orang saya sakit. Gigi, jadi saya sakit apa pak? Saraf gigi. Saraf gigi. Nah. Ini yang surannya. ayam potong subuh se sembelih ayam, kemudian ayam itu diletakkan di pohon kelapa. Oh gitu. Jadi orang itu Iya, hmm. musibah datang. Iya, musibah datang. Ayamnya dia ayamnya tahu itu mati-mati. Sudah. Sudah disembelih, bertar-tari saya ambil yang Iya. Sekarang saya sambil saya tanya apakah yang dimakan itu hmm. ya. boleh atau tidak? Iya, baik. Orang tua sekarang masih hidup, alhamdulillah. sudah kedengaran anda? Ayam disem, disembelih ayam ditaruh di bawah, sembelihnya di bawah kelapa. Di rumah disembelih, ditaruh di kelapa di pohon kelapa. Taruh di pohon kelapa, di bawah pohon kelapa yang ada talangnya. Itu akan membuat sembuh, sembuh, gitu. sembuh pak, tidak juga. Iya, <laughs> makanya itu juga kesyirikan pak. Itu semblian kepada selain Allah. Untuk apa dia disembli? Untuk apa dia disembli? itu persembahan kepada sesuatu selain Allah ta'ala dan itulah pekerjaan para dukun. Menyuruh kita melakukan kesyirikan dan ayam yang seperti itu tidak boleh dimakan dagingnya ndak boleh dimakan dagingnya karena dia telah disembelih atas sesuatu selain kepada Allah haram dimakan dagingnya ya ketika tidak tahu ya Taubat itu haram tidak boleh salah satu yang tidak boleh dimakan adalah wama apa yang telah disembelih untuk dipersembahkan kepada sesuatu selain Allah ndak boleh Tidak boleh, itu niatnya Niatnya Sama dengan orang minum kamar baca bismillah Apakah dengan baca bismillah Kamarnya jadi halal Ini sembelihan hewan kepada selain Allah Itu syirik, walaupun pakai bismillah Walaupun nyebut bismillahnya 10 kali Bismillah, Allahu Akbar Bismillah, Allahu Akbar, tidak boleh Karena niatnya disembelihkan itu Untuk sesuatu selain Allah Tidak boleh itu tetapi ini ini tambahan tetapi kalau seandainya ayam itu ditaruh hidup-hidup ini kata ini persembahkan untuk selain Allah ini ditaruh hidup-hidup di situ itu boleh diambil sembelih karena dipersembahkan kepada sesuatu kan terbuang itu orang tak mau ngambil biasanya kita ambil berarti sudah hilang persembahan tadi kan kita bawa kita sembelih itu lain lagi ceritanya Tapi kalau sudah disembelih untuk suatu niat selain Allah, sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah telah mati di atas kesyirikan dan tidak boleh itu dimakan yang seperti itu. Boleh Pak, boleh. Boleh, itu boleh boleh boleh diambil. Sedangkan yang bernyawa saja kita ambil kemudian kita sembelih, masih boleh kita makan apalagi buah-buahan dan sepertinya Itu tidak tidak haram. Tidak haram untuk diambil. Saya membahas mengenai fatwa seperti itu jelas di dalam makalah beliau hal itu tidak tidak tidak tidak haram. Hal yang seperti itu tidak haram. Jadi kalau sudah dicemleih ayam itu, jadi tidak boleh lagi dimakan, tidak boleh lagi. Kita meyakini sesuatu, namun kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan kita. Ini berseberangan. Maka tetap ingatkan orang tua kembali untuk istighfar beribadah hal-hal yang telah terjadi. Dan kita pun istighfar dari kesalahan-kesalahan. Silakan yang lain. Silakan, Pak. Ya. Kalimatnya syirik. Kalimatnya kalimat syirik itu. Kalimat yang ada kesyirikannya. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Karena ada juga orang yang sakit makan pilkina nggak sembuh sembuh juga. Berarti bukan pilkina yang menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Seharusnya kalimat orang mu'min tidak seperti itu. Kalimat orang alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah berikan kesembuhan setelah tadi saya makan pilkina. Begitu seharusnya, ya kepada Allah. Tapi kalau uh, saya makan pilkina langsung sembuh. Kata-kata seperti itu tidak baik karena tidak dikembalikan, dikembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahuwataala. Nama, silakan. Silakan Pak. Sebentar Pak, ini ada dari tadi. Silakan. <tut> Apa keyakinannya kalau bagi Tanam itu dia kemudian dikasih lampu apa keyakinannya? Mungkin jatuhnya kepada bina Allah, kan? Tadinya kepada binah persembahan ibadah itu tidak ada di situ. harinya bukan kepada kesyirikan kepada kepada Silakan, Pak. Silakan, Pak. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ini bukan pertanyaan, Pak. Ini Iya. Iya. dan apa kan Said kan berarti Said itu pindah sampai sampai juga kemari kan tentang sesajian ketika pendirian rumah tukang-tukang itu persembahan Pak itu persembahan kepada sesuatu tanyakan kepada dia kepada siapa dipersembahkan dia pasti memiliki keyakinan kalau tidak dilakan di situ kalau tidakdetak di situ nanti ada ada dia kejadian saya jatuh saya tertusuk paku saya begini saya begitu dan nggak berani dia bekerja kalau nggak ada persembahan di situ persembahan untuk siapa itu itu perbuatan perbuatan orang-orang musyrik pak, buatan orang-orang musyrik. Adapun yang kedua, orang tua yang kemudian mau menabai benih, kemudian menghadap merapi, ambil benihnya Bismillah, lalu tebarkan. Kenapa menghadap menghadap merapi pak? Allah malam kalau tanpa keyakinan yang nggak berani kita memutuskannya syirik atau tidak. Tapi yang jelas itu salah ya. Adapun yang ketiga sama dengan yang tadi pak. Kalau ayamnya sudah dimasak, sudah disumbhih untuk dipersembahkan kepada kuburan, dan Ini menunjukkan cerita dari bapak yang terakhir menunjukkan bahwa kecintaan orang kepada kuburan dan kuburan itu dianggap kuburan orang soleh. Sayid lagi namanya sama dengan yang di yang terjadi dalam kitab kita Sayid. itu di mana itu pak di Padang pak di mana huh? ada ya? Iya iya kuburan iya kuburan, kelakon kelakon orang-orang musyrikin -orang itu di kuburan banyak, itu itu itu itu kesyirikan pak mempersembahkan kepada kepada Selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu dilakukan orang kepada kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh pak? Boleh. Ayamnya yang sudah disembelih tidak boleh. Yang sudah disembelih tidak boleh, haram untuk dimakan. Nah, yang anda persembahannya ayam, iya. Bukannya persembelan yang sudah disembelih? Jangan pak. Perdukunan, Pak Dan perdukunan itu kesirikan Perdukunan itu kesirikan Jadi telapaknya begini, lihat telapaknya bisa nampak penyakit orang Perdukunan Iya Perdukunan itu larinya kepada kesirikan Agama apa, Pak? Jangan, jangan, Jangan, jangan, jangan Bahaya, Pak Kalau akidah kita yang akan dilewengannya nanti bahaya tuh, Pak. Lebih baik jangan sama sekali. Kalau tahu Bapak orangnya seperti itu tinggalkan. Iya, sama-sama. Silakan, Pak. Asalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Hmm. Iya. Lalu yang Iya. Iya. Sudah kita katakan tadi pak Kalau yang bentuknya bukan hewan semelihan tidak apa-apa Ya Baik Jadi pertanyaannya satu ya Tentang pawang hujan Tentang pawang hujan Ya Terima kasih Pawang hujan Sudah kita bahas e, Mungkin Bapak belum ada kesempatan hadir kita, kita membahasnya Kita mengatakan Doa itu ada lima macam Doa itu ada lima macam Permintaan itu lima macam Satu tauhid, satu mubah, tiga syirik. Satu tauhid, satu mubah, tiga syirik. Yang tauhid adalah berdoa dan meminta kepada Allah. Ini tauhid. Yang syirik adalah berdoa dan meminta kepada orang yang sudah wafat. Yang kedua, berdoa dan meminta kepada orang yang tidak ada di tempat kita, nggak ada dia di sini, dia ada di Sumatera Barat. Tapi kita mintanya dari sini, kita minta dari sini, itu syirik. Karena kita minta dari sini orangnya ada di Sumatera Barat, orangnya ada di Lampung, orangnya ada di Jawa Barat, orangnya ada di Bogor, ada di Banten. Berarti kita meyakini sesuatu. Bahwa dia memiliki suatu kehebatan yang luar biasa Kalau enggak, enggak mungkin minta-mintanya dari sini Kemudian Minta kepada orang yang Yang Tadi pertama apa? Meninggal Kedua, dia hidup, tapi tidak ada di sini Dia hidup, masih hidup dia Tapi dia jauh Kemudian yang ketiga, dia hadir Dia ada hidup, hadir di depan kita Tapi kita minta kepadanya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah. Tidak bisa dikerjakan manusia. Itu syirik, Pak. Menurunkan hujan, menahan hujan, hanya Allah yang mampu. Lalu kita minta kepada manusia untuk menahannya. Itu syirik. Karena kita telah meminta sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Karena... Keyakinan kita bahwa pawang hujan itu hebat Dan bisa menghentikan hujan Sebenarnya adalah Allah ingin menurunkan namun pawang menghalangi Akhirnya gak jadi Ya Allah menginginkan turun di situ Dipindahkan oleh pawang hujan Sama itu pak Allah ingin menurunkan di tempat pesta itu Dipindahkan oleh pawang hujan Berarti kekuatan Allah kalah dengan kekuatan Pawang Luar biasa Luar biasa itu syiriknya. Dan permintaan yang mubah, yang boleh, meminta kepada manusia yang hadir di depan kita sesuatu yang bisa dia kerjakan. Pak, tolong galikan kubur saya, seumur saya, Pak. Kan kita bisa gali kan? Pak, tolong buatkan saya rumah seperti begini, begini, begini pada tukang. Dia bisa bangun rumah kan? Dia bisa kerjakan itu. Termasuk dari doa yang mubah ini Yang boleh ini adalah Minta kepada seorang yang kita anggap Lebih berilmu, berhalim daripada kita Lebih solek Kita minta kepada dia, tolong doakan saya masuk surga Tolong doakan anak saya sembuh Kita minta kepadanya, dia berdoa kepada Allah Bukankah dia mampu Berdoa kepada Allah Jawabannya, ya dia mampu berdoa kepada Allah Kita minta dia berdoa kepada Allah Tolong doakan kepada Allah Tolong Allah berdoakan kepada Allah agar anak saya Allah sembuhkan Ini tidak syirik pak Karena yang kita minta kepadanya bukan menyembuhkan anak kita Tapi Minta dia berdoa kepada Allah Karena semua orang bisa berdoa kepada Allah Kita minta sesuatu kepadanya yang sanggup dia kerjakan Ini boleh Jadi doa itu lima Satu tauhid Satu mubah dan sebagiannya adalah ibadah Seperti minta doa itu kan boleh Dan tiga permintaan yang syirik Ada yang lain yang ingin silakan, silakan pak Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pengalaman, Pak? Oh, iya, silakan, Pak. Hmm. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Baik. Ini pertanyaan ya bukan berbagi pengalaman ya pak ya e, tentang azan bagi yang diazankan, di telinga kanan di di telinga kiri ada riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW dalam masalah ini tapi memang para ulama berbeda pendapat dengan kusohihannya dan kudofannya betul terjadi perbedaan pendapat sebagian mensuaikan riwayat sebagian mendofikannya yang mensuaikan riwayat mengatakan ada karena riwayatnya ada sahih. Dan yang mendoakan tidak mau mengamalkannya karena dia beranggapan bahwa itu riwayatnya doa gitu. Dan para ulama seperti yang kita katakan itu dalam perbedaan pendapat ahli hadis dalam sanad hadis ini sebagian menseuhihkan sebagian mendoaifkan. Allah alam kita tidak berani untuk e, apa menghukum salah satu diantaranya kita yang terbaik karena para ulama ulama saja berpendapat dalam keseuhihnan dan kudoaifannya. Allah pak. Jadi Kita tidak bisa menyalahkan yang melakukan Dan juga tidak menyalahkan yang tidak melakukan Allah Ya tergantung Bapak pegang <laughs> Malah itu yang tidak ada Keterangan sama sekali Kalau baru lahir ya Tapi kalau kita sering mengucapkan la'ilallah kepada anak kita Ya Agar dia kenal la ilaha illallah dari kecil Mendengar la ilallah dari kecil Akan tetapi kalau di begitu lahir langsung Di la ilaha illallah kan Enggak juga ada keterangannya Allah wa'ala Itu riwayat satu-satunya pak Kalau ada contoh berarti jelas Jelas gak ada perbedaan pendapat para ulama Gak ada perbedaan pendapat Kalau ada contoh yang jelas dari Nabi Muhammad SAW Ada satu riwayat dan itu berbeda pendapat ulama dalam riwayat tersebut akan sahih dan dhaifnya hadis dikaji dalam masalah ilmu hadis. Pertanyaan berikutnya, keluarga saya tidak boleh makan ikan mas, apakah itu syirik Ustaz? Apa alasannya ini? Eh kalau sekedar banyak tulang lain cerita. Artinya begini, termasuk salah satu daripada perbuatan yang mengeluarkan kita dari agama Islam hati-hati. Mengharamkan yang Allah halalkan Dan menghalalkan yang Allah haramkan Itu termasuk perbuatan kufur. Tidak nah, permasalahannya makanya kita tanya Kenapa Seluruh keluarga saya tidak boleh makan ikan mas Kenapa Kenapa tidak boleh makan ikan mas Bukankah ikan mas itu telah Allah halalkan dan Allah bolehkan Kenapa kita tidak membolehkannya kepada keluarga kita Nah ini perlu pertanyaan kenapa tidak boleh Kalau seandainya Kita satu keluarga terserang penyakit yang sama, ya alergi seperti itu nggak boleh makan ikan mas. Betul-betul kalau makan ikan mas itu terjangkit, kambuh penyakitnya. Karena itu kita menghindari, itu tidak ada masalah. Ya, sama dengan orang-orang yang terkena penyakit asam urat lalu dia tidak mau banyak-banyak atau bahkan tidak mau menyentuh jerawan. Itu adalah usaha. Tapi kalau memang ini keyakinan dari keluarga saya dari dulu kami tidak mau makan ikan, Mas. Ada apa? Ada apa? Dan kalau memang itu hanya sekedar keyakinan tidak boleh makan ikan, Mas, di keluarga kita, kita harus berusaha untuk membantahnya dan menjalankannya di keluarga kita agar hilang. Itu untuk generasi berikutnya. Ya. Kita harus membantahnya, melakukannya agar kemudian hilang keyakinan itu di tengah keluarga kita. Membuktikan bahwa itu tidak benar. bahwa kita telah menghalalkan mengharamkan sesuatu yang telah Allah ibadi. Siapa yang bisa mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan Allah keluarkan kepada manusia Allah menghalalkan kita melarang ada apa Allah membolehkan kita tidak membolehkan ada apa Allah mualam ada ingin berbagi lagi silakan Pak silakan baik apa bedanya? Besi yang ditempelkan dipasangkan di, di tubuh bayi Dengan pergi kita ke dukun Kemudian dukun itu menjampi-jampi sebuah Kertas, kain yang digulung Kemudian dibungkus baik-baik warna hitam Digolongkan di, di perut, dipinggang, di tangan, di kaki bayi Apa bedanya? Bedanya adalah Persamaannya adalah Ada sesuatu yang ditakutkan Untuk menimpa anak kita Kita tolak dengan ini Yang sesuatu yang menimpa itu Tidak jelas dari barang gaib Siapa yang memberitahu mereka takut besi Tidak ada Itu hanya keyakinan Itu hanya keyakinan Yang akan menghilangkan Yang akan menghilangkan Sebuah tauhid kita yaitu Mudarat kalau mau datang Allah yang mendatangkannya Itu akidah yang hanya bisa mendatangkan mudarat, menolak mudarat, mendatangkan manfaat, menahan manfaat Allah, satu-satunya. Mau di tubuhnya dikalungkan besi semuanya dari kepala sampai sampai kaki, kalau Allah mau mendatangkan banyak itu datang. Keyakinan seorang muslim hanya Allah yang mendatangkan segala galanya. Hanya Allah yang mengangkat segala galanya. Kalau kita terkena penyakit bukan karena kita kurang kalung Bukan karena kita kurang jimat Bukan karena kita kurang segala-galanya Tapi memang Allah telah berkendak itu datang Allah mengatakan Rasulullah mengatakan Sebentar, hadisnya berbunyi apa? Nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas Potongannya apa? lupa saya Ya ulama, ini wali muka kalimat ihfadillah ya fadlahi fadillah fadil itu jahagak. Tidak ta'al fadillah wa ya ta'tafain billah wa alam annal ummata. Ketahuilah, sesungguhnya seandainya seluruh manusia ini semuanya lawi istamaat, kalau mereka semuanya sepakat sekongkol an yanfa'uka bi syai. Untuk memberikan kamu sedikit manfaat. Sedikit saja. Lam yamfa'uka bisayi illa ma kataballahu laka. Mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat yang sekecil itu. Semuanya sekongkol untuk mendatangkan manfaat. Sekecil apapun. Tidak bisa kalau Allah tidak menentukannya itu akan datang. Ini aqidah. Wa'alam. ummat ala an yadurruka lam yadurruka illa ketahuilah kalau seluruh orang ini seluruh umat ini sepakat sekongkol untuk memberikan kamu satu mudarat kecil tidak bisa mereka lakukan kalau Allah tidak tuliskan itu untuk menimpa kamu ini aqidah orang mukmin jadi apapun yang membawa kita kepada penolakan mudarat Pendatangan manfaat Kepada sesuatu Yang bukan kepada Allah Itu menghilangkan aqidah, Berbahaya Antara besi yang ditaruhkan Sekitar besi saja Antara kalung yang dikalungkan Yang diyakini mampu menolak Sesuatu yang gaib Sama Sama persis Dan ini berbahaya Nabi Dan ini pekerjaan orang kufar Quraisy Di zaman Nabi ini telah terjadi, bukan tidak terjadi. Di zaman Nabi terjadi pengalungan-pengalungan seperti ini. Nabi melihat ada seorang sahabat yang memasang tangkal seperti itu. Nabi bertanya apa ini? Ini tangkal loh, hai Nabi. Kata, kata Rasulullah SAW. Cabut dia, copot dia. Kalau seandainya kamu mati, kamu wafat, tangkal itu masih di tubuhmu, kamu tidak akan jaya untuk selama lamanya. Jadi tidak boleh, hal yang seperti itu tidak boleh diwujudkan. demikian juga halnya, ya banyak sekali hal-hal yang seperti itu kalau anak kecil pergi harus bawa logam, ini eh, seperti itu juga, Bukala, Walaupun bukan dikalungkan bawa kemana-mana, jadi ada orang-orang orang-orang bawa-bawa bayi itu kemana-mana bawa gunting karena ada logamnya gitu kan, nggak boleh sama sekali yang seperti itu, ketahuilah bahwa hanya Allah yang mendatangkan, hanya Allah yang mengangkatnya, kalau Allah mau mendatangkan, walaupun kita ada segudang besi di rumah kita tidak akan ada. Sama halnya dengan tangkal-tangkal Allah Kapan saja kita mengangkat tangan bila berdoa Apakah togut juga termasuk syirik Tolong jelaskan hukum sutrah Memelihara jenggot dan hukum berpakaian Secara musbil serta dalilnya Kapan kita mengangkat tangan bila berdoa Kapan pun kita berdoa Ya di dalam waktu-waktu yang tidak terbatas kita boleh mengangkat tangan. Kita boleh yang tidak mengangkat tangan. Namun tidak ada satu pun riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup salat wajib setelah salat wajib dia mengangkat tangan itu tidak ada riwayatnya. Oleh karena itu setelah salat kita tidak mengangkat tangan. Adapun di waktu-waktu yang lain kita boleh mengangkat tangan Apakah tawakkal juga termasuk syirik? Itu dia. Tawakkal itu syirik. Tawud itu adalah sesuatu yang diibadati selain Allah Sesuatu tempat kita menyembahkan ibadah kepada selain Allah Itu namanya Tawud Tolong jelaskan hukum sutra Melihara jenggot dan hukum berpakaian secara musbil Serta dalil-dalilnya Masalah sutra Seorang muslim Muslimah kalau mau salat harus menghadap sutra Begitu datang dari Nabi Muhammad Wasallam. hendaklah kalian salat menuju Menuju sutra dan sutrah itu sesuatu yang harus dilakukan kecuali dalam keadaan tidak mampu. Contoh kita kita masbuk namun sutrahnya kalau kita ingin kejar jauh di depan itu nggak, jangan. Tapi selagi kita mampu bergerak sedikit ke kiri dan ke kanan maka itu disuruh kita untuk salat menghadap sutrah. Sutrah itu adalah pembatas antara kita yang salat dengan orang yang lewat. Sehingga di, setelah sutrah itu orang boleh lewat. sebelum sutra antara seluruh dengan kita tidak boleh. Dan apabila ada orang lewat antara kita dan sutrah, kita berhala untuk berhak untuk menghalanginya. Disuruh oleh disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghalanginya. Memelihara jenggot, Nabi kita SAW memelihara jenggot dan memerintahkan untuk memelihara jenggot. Waqful liha, biarkan jenggot itu tumbuh. Urkhul liha, biarkan dia memanjang. Katiful liha, biarkan dia lebat. Itu ada dalam hadis Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Dan hadis-hadis yang lainnya Jadi jenggot dibiarkan Akan tetapi Kalau melebihi satu jengkal Ada riwayat dari sahabat Nabi Bahwa mereka Satu genggaman Melebihi satu genggaman Kalau kita ingin Kalau kita ingin merapikannya Kalau lebih daripada satu genggaman boleh dirapikan Namun kalau belum, belum boleh Berpakaian secara isbal Secara musbil Melebihi mata kaki tidak dibolehkan dalam syarih Islam Karena ada keterangan dari Nabi SAW larangan tentang berpakaian di bawah mata kaki. Maka kita berpakaian Muslim diajarkan Nabi Muhammad SAW pakaian itu di atas mata kaki. Wallahu ta'ala Maaf tidak bisa terlalu panjang ya, karena waktunya. Silakan yang lain, bapak dan ibu yang ingin memberikan, silakan pak, silakan pak. Ya pak. Untuk apa? Pertanyaan dulu untuk apa dulu? Sekedar itukah? Sekedar itukah? Kalau sekedar kenang-kenangan? Sekedar itukah? Kalau betul-betul terpelihara niat kita yang lainnya Hanya sekedar kenang-kenangan Mengingatkan kita ke Mekah Mengingatkan kita ke Madinah Satu hal yang mau Tapi apa itukah? Sekedar itukah? Kalau ada yang lain Dan itu, begini pak Bukankah kita sebagai seorang muslim disuruh untuk ikhlas kepada Allah? Pak Bukankah kita sebagai seorang muslim disuruh beribadah itu ikhlas kepada Allah? Ya Jangan ciptakan wadah yang mampu membuat kita tidak ikhlas Kalau kemudian gelang haji ada di tempat kita Ada di tangan kita Nampak sama orang bisa mewujudkan wadah Bisa ada wadahnya gitu loh Ada sebuah sesuatu Di tubuh kita Yang membuat bisa memancing kita Bisa bisa Ria Memancing kita bisa Ria Walaupun Ria itu sebenarnya bukan hanya karena galang Bukan hanya karena gelang dan yang lainnya Ria itu dari sini Tapi itu bisa memancing kita untuk Untuk Ria Tapi kalau betul-betul kita bisa menjaga Dan gelang itu Ya gimana Betul-betul kenang-kenangan Murgi kenang-kenangan dan tidak ada yang lain Itu hanya suatu hal yang ubah saja Walaupun meninggalkannya lebih baik Setelah pulang maksudnya Pak Setelah pulang maksudnya Untuk kenang-kenangan Maksudnya setelah pulang Setelah pulang dari haji Masih orang tuh pakai gelap haji terus Untuk apa gitu Makanya Lebih baik ditinggal sebenarnya Karena itu wadah Wadah yang bisa membuat kita ria dan bukan hanya gelang misalnya, haji, kopi haji juga bisa membuat kita ria, ya kan? Apa saja, pakaian kita lebih lebih bagus dari orang lain bisa membuat kita ria, banyak hal yang bisa membuat kita ria. Namun kita berusaha untuk menjauhkan itu dari diri kita. Tapi kalau memang betul-betul terjaga, itu mubah dan lebih baik ditinggal, karena itu wadah untuk bisa menciptakan ria. Karena Hati itu lemah Pak Hati itu lemah Hati itu lemah sekali untuk menjaganya Dan kata para ulama Lebih berat membenahi niat Daripada memperbaiki amalan Berkata Ya Ibn Al-Kathir Ta'allamu fa innaha ablagu minal amal Belajarlah kalian untuk selalu menjaga niat Menjaga niat itu lebih berat daripada membenahi amalan Subhanallah Berkata Sulaiman Al Hashimi kadang-kadang saya pergi untuk memberikan sebuah taklim saya sudah ikhlas tapi tiba-tiba syaitan datang dirayunya saya ria saya saya lawan lagi datang lagi dia dengan cara yang lain diajaknya saya untuk ria lagi saya lawan lagi. Bayangkan susahnya menjaga niat Satu ibadah saja majlis taklim Berapa kali saya harus memperbaiki niat Jadi ria itu berbahaya Ria itu berbahaya makanya kita tidak Kita anjurkan untuk Ya hilangkan saja Atribut-atribut yang bisa membuat kita untuk Ria tersebut Tapi kalau dia betul-betul tidak ria Kan itu masalahnya pak ya Betul-betul tidak ria Sekedar tenang kenangan Allah kita mengatakannya itu mubah, namun lebih baik ditinggalkan. Karena semakin orang tidak tahu siapa kita itu semakin lebih baik pak. Semakin tidak tahu siapa kita hanya antara kita dengan Allah yang tahu itu semakin lebih baik. Semakin tersembunyi ibadah kita semakin lebih baik. Termakin semakin tersembunyi kesolehan kita semakin lebih baik. Kebaikan itu semakin disembunyikan semakin lebih baik. Semakin hanya Allah yang tahu semakin lebih baik. Allah alam silakan Baik meletakkan uh, Al-Qur'an di bawah bantal kemudian kepala kita di atas bantal itu apa namanya Al-Qur'an itu bukan bukan bukan zatnya bukan wujudnya itu yang membuat kita menjaga kita bukan itu Kalau itu pengamalannya pengamalannya akan menjaga kita dibaca membacanya itu akan menjaga kita binilla dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kemudian mengamalkannya dalam hidup itu yang akan membuat kita dipelihara oleh Allah ta wa'ala Adapun wujudnya saja tidak tidak akan membawa kita memberikan apapun wujudnya saja tidak akan memberikan apapun wall alam kemudian tentang salat di belakang orang yang bajunya atau jaketnya punya eh, apa tadi Pak simbol-simbol Orang kafir. Sebenarnya kata-kata USA itu bukan orang kafir, pak. Dia simbol sebuah negara. Ya kan, Amerika kan. Dia simbol sebuah negara. Di dalamnya banyak orang kafir. Bukan, bukan simbol orang kafirnya. Beda kalau simbolnya itu Abu Jahal, gitu. Bisa dipahami, pak? Ya misalnya, eh, bukan. Simbolnya itu siapa? nah di bintang enam lambang Yahudi itu betul-betul lambang orang-orang orang Yahudi atau e, Hitler ditulis itu Hitler gitu kan orang kafir USA Amerika Amerika adalah negara ya, memang mayoritas orang kafir bukan karena negara Amerika juga ada orang Muslim tapi mayoritas orang kafir orang Nasrani ya jadi ini agak berbeda berbeda kalau peletakannya USA dengan peletakannya Abu Jahal gitu. itu berbeda sekali kan Yang satu betul-betul orang kafir Nah yang satu ini lebih baik dijauhi Yang ini betul-betul gak boleh Namun orang kafir kok ada di badan kita Ada penegara-negara seperti ini Sebaiknya kita juga jauhi Dari hidup kita, lambang-lambang yang Yang membawa ke sana Dan sebenarnya hal-hal yang seperti itu Tidak bermanfaat, walaupun kita letakkan Makkah, Madinah di badan kita, gak ada manfaat Apapun, Kan sekarang itu Banyak nih Dia ingin menunjukkan apa, ingin menunjukkan loyalitasnya ke orang palestin di jaketnya palestin nah, manfaat, apa manfaatnya gak apa hamas. hamas misalnya bukan begitu caranya loyalitas kepada umat islam bukan begitu, bukan di jaket, di buku di... bukan seperti itu caranya tapi sebenarnya eh, yang tadi berbeda antara ditaruhkan hitler atau ditaruhkan lambang yahudi kemudian di amerika negara seperti itu itu berbeda kedudukannya. Walaupun yang yang Hitler atau Bu lebih parah ya, dan itu harus dijauhi, tapi kalau Amerika ini kita jauhi juga namun tidak se tidak se yang itu. Dan yang jadi permasalahan adalah bahwa jaket-jaket orang itu itu yang banyak lambangnya kan? Lambangnya Amerika. Eh ya itu army apa? ah seperti itu dan yang semacamnya kemudian lambang-lambang yang seperti itu. Ya kita kalau bisa mencarinya yang jauh. Tapi kalau imam melakukan, enggak ada hubungannya sama kita, Pak. Imam melakukan baju seperti itu, enggak ada hubungannya sama kita. Dan kita juga tidak boleh mencelaannya. Apa kamu ini imam kaum muslimin? Imammu salat kemudian ada ada ada Amerika di sini tulisannya. Karena permusuhan kita dengan kesyirikan bukan dengan Amerikanya. Permusuhan kita dengan kesyirikan mereka bukan dengan Amerikanya. Kalau suatu saat Amerika masuk masuk Islam negaranya sama-sama orang itu apa? Amerika kemudian juga kita musuhi. Amerikanya. Jadi yang kita musuhi bukan Amerikanya, namun yang kita musuhi adalah kesyirikannya dan permusuhan mereka kepada kita. Mereka menyepelekan umat Islam, mereka membantai umat Islam, menyetujui itu. Itu yang kita musuhi sebenarnya. Adapun orangnya ketika dia sudah berubah, sekarang kalau kalau Bus itu yang betul-betul benci umat Islam Masuk Islam apa yang akan terjadi Jadi bukan yang kita musuhi bukan jasbusnya itu Sesuatu yang ada di dalamnya tingkah lakunya itu Dan kelakuannya itu Dan kalau kemudian dia berubah Jasmusnya akan kita sayangi Dalam waktu yang berapa menit saja Berapa detik saja berubah Dari awalnya benci harus menjadi sayang Dan cinta Kalau dia sudah berubah menjadi orang muslim Dan siapa yang menutup kemungkinan kemudian Yesus meninggal tidak ada yang tahu bahwa dia bisa masih hidup atau tidak. Tidak ada yang bisa memutuskan. Jadi satu inti permasalahan adalah bahwa kita memerangi permusuhannya. Karena begini, Pak. Ditanamkan kepada kita kebencian kepada Amerika, Amerika, Amerika. Sementara kesyirikan Lela Ditanamkan kepada kita kebencian-kebencian kepada Amerika, Amerika. Kepada ketika presiden Amerika dilantik heboh dunia, dunia Indonesia ini. Tanpa serang kok di satu saat Kebencian ditanamkan ke Amerika di saat ada pelantikan seluruh stasiun swasta menyiarkan siaran langsung pelantikan presiden Amerika. Tapi ini benci-benci kok di koran-koran kaum Muslimin. Tapi kemudian ketika datang giliran berbicara Palestina marah-marah kepada Amerika, satu yang bertolak belakang kan? Satu yang bertolak belakang. Makanya kita mengatakan bahwa soal negara dan yang lainnya itu urusan dunia. Tapi soal permusuhan agama inilah yang menjadi permasalahan. Ini yang menjadi permasalahan kita. Kalau agama kita dimusuhi oleh-oleh mereka orang-orang kufar, kita benci. Demikian juga agama tauhid dimusuhi oleh kesidikan. kita juga benci. Jadi permasalahan kita ada di situ dan bukan di di, di negaranya. Ya. Walaupun kemudian negara Amerika apa bedanya dengan negara Roma? Apa bedanya dengan negara Thailand misalnya? Kenapa kebencian kita kepada Amerika melebihi kebencian kita kepada Jepang misalnya? Hanya karena mereka membantu. Dan belum tentu juga Jepang tidak membantu. Belum juga tentu juga yang lain tidak membantu. Jadi permasalahannya adalah bukanlah diikatkan kepada nama. Oleh karena itu di dalam Al-Quran... Kita tidak dibicarakan Dibicarakan kepada jenis negaranya Tapi dibicarakan kepada sifatnya Dibicarakan kepada pekerjaannya Kekufurannya, itu yang dimusuhi Oleh karena itu jihad Memerangi kekufuran Dan bukan memerangi orang pada intinya Oleh karena itu ketika dua pasukan jihad Pasukan jihad dengan pasukan kufar bertemu Tidak boleh langsung perang kata Nabi Dakwah dulu orang itu Masuk Islam dulu saudaraku masuk Islam dulu. Kalau kamu masuk Islam detik ini juga, kamu saudaraku. Hak saya, hak kamu, kewajiban saya, kewajiban kamu. Kita setara. Kita setara. Yang kita diperangi itu kekufurannya sebenarnya. Kalau dia tidak mau menerima Islam, lalu pilihan kedua, biar kami yang memimpin. Kalian hidup di bawah kepemimpinan kami, kami jamin keamanan. Begitu ya. Supaya apa? Supaya mereka lihat apa itu Islam. Indahnya Islam. Adilnya Islam. Sempurnanya Islam. Sehingga mereka kemudian meninggalkan kekufuran mereka. Dan pindah kepada Islam. Ketika itu juga tidak mau. Tidak ada cara mengikis kekufuran. Selain menebas lehermu. Baru perang Pak. Baru perang. Jadi bukan orangnya. Yang inti itu bukan orangnya. Sifat yang ada di dalam jiwanya. Wallahualam. Sehat Pak. Kalau Yahudi itu agama pak. Nah, kalau Israel Itu negara Israel negara Dan Yang kita tahu Di dalam negara Israel ini semuanya orang Yahudi Itu yang saya tahu Yang saya tahu, Allah ma'alam Tapi, kalau seandainya negara Israel itu kemudian Dia membolehkan orang Islam hidup di dalamnya bagaimana? Yang kita musuhi adalah agamanya ya, terus Yahudinya Karena dia Yahudi dan menyerangi Dan memerangi umat Islam Pertempuran kita dengan dia Pertempuran karena agama Karena Tauhid Dia memerangi kita karena agama mereka juga Agama mereka Mereka memerangi umat Islam karena agama mereka. Oleh karena itu kita memerangi mereka karena agama mereka. Bukan karena negara kita diambil. Bukan karena kekayaan kita diambil. Bukan itu. Permasalahannya adalah. Bukan karena itu. Tapi karena agama. Karena. Karena. Kalau kita benci kepada mereka Karena mereka mengambil Palestina saja Berarti kita benci kepada agamanya Perlu harus hati-hati Antara benci permusuhan kita dengan mereka Permusuhan agama Permusuhan tauhid dan syirik Permusuhan antara iman dan kufur Bukan hanya sekedar karena mereka mencaplok Negara Nggak. Itu yang perlu ditanamkan jelas Karena Kalau kita benci hanya karena mereka mencaplok Palestina. Berarti kita tidak benci kepada agamanya. Hanya karena dunia. Hanya karena negara kita diambil. Kita benci kepada dia. Kalau mereka tidak diambil. Tidak benci. Bisa dipahami Pak? Tidak. Ya. Berarti permusuhan kita dengan mereka karena agama. Bukan karena dunia. Dan orang yang benci kepada Yahudi. Hanya karena. mereka mencaplok negara, mereka bermusuhan hanya karena dunia, karena harta. Itu tidak benar. Yang benar adalah permusuhan dengan kita dengan mereka adalah agama, permusuhan akidah. Dan mereka memerangi kita karena akidah mereka. Mereka memerangi kita karena aqidah mereka. Dan kemudian mereka orang kufar mereka orang Yahudi, kemudian merampas permusuhan di atas permusuhan. Bertambah-tambah permusuhannya. Sudahlah kita bermusuhan beragamanya, Kita kemudian permusuhan juga apanya? Tanah diambil Dua di atas dua eh, Permusuhan di atas permusuhan Oleh karena itu seperti yang kita katakan tadi Kita benci kepada orang Amerika Karena kekufurannya Kita juga benci kepada orang Jepang Karena kekufurannya Kita juga benci kepada orang Taiwan Karena kekufurannya Kita juga benci kepada orang Ditanamkan di hati kita kebencian kepada orang uh, Mana lagi? Inggris, Prancis, dan semacamnya Karena kekufuran Kalau orang benci Amerika karena hanya Amerika begini Amerika begitu, itu hanya pencian dunia Hati-hati Berbeda loh Sangat berbeda sekali Kalau hanya karena orang kafir itu Melakukan aksi Karena itu kita benci Hanya aksinya yang kita benci Bukan agamanya Oleh karena itu Seperti yang kita katakan tadi Bukan karena hanya Amerikanya. Tapi karena kekufurannya Setelah itu apa yang dia lakukan Ini perlu kita ketahui Karena Orang menghukumi Amerika Beda dengan menghukumi Jepang Menghukumi Amerika Beda dengan menghukumi Taiwan Contoh Produk Kalau produk itu Perusahaannya dari Amerika haram Tapi kalau dari Jepang Halal Dari mana datangnya Perusahaan-perusahaan Amerika haram Perusahaan-perusahaan Jepang Halal Perusahaan-perusahaan Amerika Haram Perusahaan datang dari Brazil Halal Dari mana hukum itu datang? Karena mereka memusuhi aksi Dan bukan memusuhi agama Tapi orang yang memusuhi bermusuhan Karena agamanya Benci karena agamanya Seluruh kekupuran mereka memusuhi Kalau haram Amerika Haram juga Jepang Haram Amerika Haram juga Taiwan Haram Amerika Haram juga Brazil hukum mereka sama. Sama-sama orang. Tapi kalau halal di sini, halal juga di sini. Halal di Yakul, halal juga di Mekdi. Kan begitu? Yakul orang Jepang kan? Mereka Bahkan kalau kita lihat kekafiran orang Yahudi, kekafiran orang Nasrani di Amerika lebih ringan daripada kekafiran orang Jepang. Yang satunya agama datang dari langit asal usulnya, yang Jepang ciptaan manusia. Mana lebih berat? Kalau boleh mengharamkan karena agama, ya lebih haram daripada McDi, karena kekafiran mereka lebih dahsyat. Mereka penyembah penyembah matahari. Agama mereka mereka ciptakan sendiri. Sementara Yahudi dan Nasrani agama datang dari langit yang kemudian mereka selewengkan. Agar ringan sedikit ya dibanding. Dari mana datangnya? Makanya konsep-konsep yang seperti itu dia ilmiah Konsep-konsep yang seperti itu dia ilmiah Mereka bermusuhan karena aksi saja Karena mereka dipukul baru marah Baru benci Kalau nggak dipukul nggak benci Kalau nggak dipukul bersahabat kita Oleh karena itu yang aneh adalah Benci Amerika Benci Amerika Sekolahnya bahasa Inggris semua Iklan-iklannya dalam bahasa Inggris semua dalam bahasa barat semua kita benci barat benci barat semua ikut bahasa Inggris dia sekolah agama katanya semuanya pakai bahasa Inggris dan metode metode pembelajarannya dari buku-buku mereka teknik teknik dalam belajarnya mencontoh mereka apa poin-poin penilaian cara belajar mengajar mencontoh semua mencontoh ke situ aneh kan kemudian dibungkus Islamic boarding school. Ya, oh. mereka, Pak. Enggak tahu saya itu kalau, kalau sejauh itu. Saya enggak tahu. Itu. Aneh kan? Kalau permusuhan karena agama. <tik> kalau permusuhan karena agama. Bukan begitu caranya. Jadi aneh, Pak. Yang seperti ini aneh karena mereka kita lihat Mereka katanya memusuhi, kemudian mereka meniru sistem mereka Bukannya sebenarnya Yang bermanfaat dari mereka Tidak halal untuk kita lakukan Bukan itu yang saya maksud Tapi antara yang mereka ucapkan dengan yang terjadi itu berbeda Jauh Berbeda jauh Orang yang betul-betul ingin kembali kepada Islam, serius kepada Islam Apa yang terjadi juga Larinya lah, tidak jauh-jauh daripada Islam Kan begitu kan Ini contoh Orang-orang yang cinta umat Islam Pusat umat Islam itu Mekah, Madinah Maka yasan namanya Al-Madinah Larinya ke situ gitu Karena akibatnya kan ke situ Umat Islam Mekah Ini nunggu yayasan Mekah Jadi kita besok sholat di Mekah Besok di Madinah ini kita jumatnya di Mekah Besok di Madinah Karena fokus pikiran mereka ke situ kan Nah, coba ini. Nama acaranya saja sudah sama dengan mereka. Apa? Out apa? Outbound. <gih> itu acara siapa gitu. Nah, yang seperti itu. Berbeda, akan sangat berbeda dengan Dan coba mereka, cobalah kalau memang mereka itu Serius untuk kembali kepada agama Buat buat sekolah mereka, bahasa Arab semua pelajarannya Karena bahasa yang paling lebih cita-cintai Mana sebenarnya? Bahasa Arab atau bahasa bahasa Inggris? Karena bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Hadis. Mereka tidak mau Karena kalau pakai bahasa Arab semua nggak ada yang masuk sekolah mereka Tidak laku sekolah mereka Kurang bergengsi Jadi Jadi berbeda, sangat berbeda Jadi permusuhan itu bukan karena itunya. Sangat jauh kita sebenarnya, tapi kita kita ingin kita ingin serius betul-betul apa yang kita lakukan itu di atas syariat. Dan apa yang mereka lakukan aneh. Saya melihatnya sangat aneh sekali karena di satu sisi mereka mengatakan mereka yang paling benci, di satu sisi mereka yang rajin mengadopsi. Dan mereka merasa bangga dengan yang seperti itu. Dan Di dalam pemilihan ini Dalam pemilihan mana ada dalam iklan-iklan Saya lihat di jajan itu Orang yang fasih berbahasa Inggris Subhanallah fasih bahasa Inggris dijadikan sebagai Satu Satu andalan untuk harus Dipilih Aneh Allah alam Maaf kalau terlalu jauh kita berbicara namun sekali lagi Permusuhan kita dengan mereka Permusuhan agama Jadi kalau agama mereka itu tidak Islam Allah menyuruh kita membenci mereka Kata Nabi Ibrahim dan kaumnya Kepada kaumnya Kepada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman kepadanya Bersama Nabi Ibrahim Kepada kaumnya Kami berlepas diri dari kalian Dan apapun yang kalian sembah selain Allah wa بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى Dan akan terus ada di antara kami dan kalian. Permusuhan dan kebencian. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَى Sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Jadi ini pukul rata. Dan di awal ayat Allah mengatakan. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ Untuk kalian ada uswah hasanah. Kepada Ibrahim dan kaumnya. Ketika mereka ber... Ibrahim dan orang-orang yang beriman dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, kalau agama kita beda kalian tidak mau beriman kepada Allah, kita bermusuhan untuk selama-lamanya. Jadi siapapun masuk di sini. Kenapa hanya Amerika yang diangkat? Kenapa hanya Amerika yang dibawa Kenapa hanya? Jadi jadi permasalahan ilmiah Jadi kalau itu dia melakukan aksi pencaplokan Kawasan kaum muslimin kemudian eh, Dijadikan permusuhan besar-besaran Kemudian yang lain tidak ada permusuhan sedikit pun itu aneh ya Padahal sama-sama satu kaedah Kufur Dan kufur itu lawannya iman Mereka syirik dan syirik itu lawannya tauhid Bermusuhan terus ini sebenarnya Oleh karena itu sekali lagi Ulama kita mengatakan permusuhan kita dengan mereka itu agama Dan bukan wilayah orang yang membenci mereka hanya karena wilayah itu kesalahan besar. Kesalahan besar. Memang kita benci ketika mereka mencaplok wilayah kaum muslimin, tapi itu setelah kebencian kita ketika mereka jadi orang kafir. Begitu, bukan dibalik. Wallahu Sampai di sini pertemuan kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita memahami akidah dan syariatnya dan semoga kita dijauhi daripada kesyirikan dan Pembicaraan tentang politik tidak akan bisa selesai-selesai Oleh karena itu Daripada kita menyebutkan diri kita berbicara politik Lebih baik kita menyebutkan diri kita berbicara ilmu Hadis, Ilmu tafsir Ilmu Al-Quran Ilmu Sunnah Karena jago kita dalam ilmu politik Kalau kita tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah Apa untungnya bagi kita Karena itu Mari kita serius untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Kita akhiri Subhanallahumma bihamdik شهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين عليكم الله وبركاته